Assalamualaikum Tepatnya di edisi hari Senin tanggal 17 Oktober 2015 Dalam tema acara Masakuran Kepiar Penegar Bumpi dan Laut Disegarakan oleh masyarakat desa Hidup dan Bumsari Kejamatan Kabupaten Terbang, Jawa Tengah Oleh keluarga besar, Wong Wutong Bersambu Ribuan terima kasih, sebelumnya kami ucapkan kepada teman Khususnya dari uh, Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Ingkang Indolio, Bapak Priyanto Matur Subadun. Dan juga terima kasih kepada Wakil Panitia, ada Mas Jarwo Matur Subadun. Dan juga terima kasih atas kebersamaan dari Sekretaris, ada Bapak Muono, ada Bapak Bendahara, ada Bapak Matori Matur Subadun. Mas Matori, juga dari seksi hiburan ada Bapak Mitruk, Matur Subahun, Pak Mitruk, dan juga ada Mas Erick Mahedra, ada Mas Full GS, ada Mas Nari, ada Mas Dianto, juga ada Mas Ari, terima kasih atas semuanya, dan seluruh warga ujung yang mana malam hari ini lagi menikmati acara, yek. Di acara tasakuran, kebiar sedekah bumi dan laut. Yang mana di acara yang paling cukup spesial. Acara yang anda tunggu-tunggu, acara yang anda nanti nanti. Tasakuran, kebiar sedekah bumi dan laut. Oleh keluarga besar, Mujur bersatu. Kerja bareng dengan Ramayana Audirentausom Abah suruh dari berangkat ke maguayang maguayang terima kasih dan acara ini diabadikan oleh Balauka Sopri Matursmadur panggung begitu indah begitu berkeperlapan ada megang lecting Mas Jagariyam Matursmadur ujung bersatu ujung bergoyang salam kebersamaan agar selalu anda bersama anda Oh artisnya ju pala Csak